saatnya berita malam musik Assalamualaikum Saudarlun berita malam edisi hari ini Senin 16 Januari 2017 dibacakan Ardian Banjir genangan BPBD Bireun siagakan petugas di lapangan. Jatah pupuk bersubsidi untuk Aceh Barat Daya tahun 2017 berkurang. Menteri Sosial serahkan jatah hidup untuk korban gempa Pinceaya. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Box Mame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Box Mawai. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sederolun, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berencana menambah alokasi anggaran beasiswa ...untuk mahasiswa dan santri miskin dalam APBK Perubahan tahun 2017. Penambahan dilakukan dengan pertimbangan salah satunya bertambahnya jumlah calon penerima. Dari Luksukun, Jafarudin melaporkan. Pernyataan ini disampaikan pelaksana tugas Sekda Aceh Utara Abdul Aziz... ...menanggapi pemberitaan tentang pengurangan anggaran beasiswa untuk santri dan mahasiswa miskin... Abdul Aziz menegaskan jika nanti calon penerima beasiswa bertambah, maka pemerintah akan menambah juga anggaran APBK perubahan 2017. Hal tersebut sekaligus membantah informasi pengurangan beasiswa santri dan mahasiswa. Abdul Aziz menambahkan selain beasiswa santri dan mahasiswa miskin yang diplurkan di Majelis Pendidikan Daerah, tahun ini Pemkap Aceh Utara meluncurkan program baru melalui Baitul Mal. Program tersebut adalah pemberian beasiswa kepada 2000 santri. Generalon Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Birun sejak malam tadi mulai menyiagakan petugas untuk memantau potensi banjir di kecamatan Simpang Mamplam dan Samalanga. Petugas BPBD juga berkoordinasi dengan pihak kecamatan karena pada minggu sore kawasan desa Irop, Simpang Mamplam serta dua desa lainnya di Samalanga sempat terjadi banjir genangan setelah hujan deras. Dari Biren, Yusman Din Idris melaporkan. Kepala BPBD Biren Parhan Husin mengatakan kawasan desa Irop kecamatan Simpang Mamplam serta desa Alu Barat dan desa Ule Alu kecamatan Samalanga diterjang banjir genangan akibat meluapnya sejumlah saluran. Ini dikarenakan setelah hujan deras mengguyur kawasan itu menjelang minggu malam. Namun petugas tetap disiagakan untuk terus memantau kondisi karena cuaca masih mendung dan diperkirakan kembali diguyur hujan. Kederalun jembatan di desa Menasah Tengoh, Kecamatan Simpang, Keramat Aceh Utara, kemarin dilaporkan ambruk. Kondisi ini mengakibatkan akses transportasi masyarakat tiga desa terganggu. Dari Lok Sukun, Saiful Bahri melaporkan, Jembatan beton dengan panjang dan lebar masing-masing 4 meter selama ini menjadi akses utama bagi warga desa Menasah Tengoh, Menasah Mancang, dan Alubade untuk menuju ibu kota kecamatan. Beberapa hari sebelum ambruk, jembatan itu sempat diterjang banjir. Namun pada minggu dini hari mendadak jembatan ambruk dan hanya bisa dilintasi sepeda motor. Lantai jembatan hanya tersisa setengah meter. Setelah ambruk, warga sempat menutup jalan dengan ranting pohon agar tidak terjadi kecelakaan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serandi FM. Kederalun jatah pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Baradaya tahun 2017 dilaporkan tak sesuai kebutuhan. Bahkan ada kekurangan dalam jumlah besar dan pemerintah diminta menambah jatah pupuk bersubsidi untuk daerah ini. Dari Blang Pidi, Zainun Yusuf melaporkan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Abdiya Muslim Hasan mengatakan alokasi pupuk bersubsidi untuk 2017 telah diterima namun tidak sesuai kebutuhan dua kali musim tanam padi. Luas areal tanaman di Abdia mencapai 11,178 hektar dengan kebutuhan pupuk urea mencapai 4,4 ton. Dari alokasi yang diterima terjadi kekurangan hingga 2,6 ton. Muslim Hasan mengaku pihaknya akan mengusulkan penambahan alokasi tahun 2017 kepada pemerintah Bukan saja itu sektor pertanian, usulan juga dilakukan untuk kebutuhan di sektor perkebunan rakyat dan peternakan. Kederalun kasus kematian gajah kembali ditemukan di kawasan Aceh Timur. Bangkai gajah yang telah kehilangan gading itu ditemukan di areal perkebunan sawit swasta di kawasan Kecamatan Banda Alam. Dari ID, Seni Hendry melaporkan. Gesi Gampung Semanah Jaya, Kecamatan Rantuperla, Jasman mengatakan warga dan tim BKSDA telah melihat langsung ke lokasi penemuan bangkai gajah. Menurutnya saat tim BKSDA Aceh memantau juga menemukan seekor anak gajah yang masih hidup di sekitar lokasi. Diduga gajah yang mati dengan kondisi gading hilang merupakan induknya. Diprediksi kematian gajah itu sudah terjadi sejak lima hari terakhir. Sementara anak gajah kini sudah dibawa ke Sare Aceh Besar. Sedrolun, titik longsor di kilometer 132 Desa Sawang, Kecamatan Sampoinit, Aceh Jaya yang terjadi beberapa waktu lalu hingga kini belum tertangani. Dikawatirkan longsor di badan jalan lintas Banda Aceh melabuh ini akan mencelakai pengendara. Dari Calang, Sadul Bahri melaporkan. Material longsor menutupi sebagian badan jalan dan tersebar di dua titik yakni di Gunung Cincrang, Kecamatan Setia Bakti, dan di Gunung Gleu, Kecamatan Indrajaya. Kabit pencegahan dan kesiapsiagaan pada kantor BPB Jaya Ismail, mengaku bahwa pihaknya hanya mampu melakukan penanganan secara darurat. Sedangkan untuk pembersihan total, hal ini disebutnya menjadi tugas pihak provinsi. Di lain pihak, anggota DPR Jaya Saudi, menilai pemerintah kurang peduli terhadap masalah tersebut. Padahal menurutnya pengendara sangat was-was saat melintasi titik longsor tersebut. Syederalun Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa kemarin kembali mengunjungi lokasi gempa di Pidijaya. Dalam kunjungan ketiganya ini, Kofifah menyerahkan secara simbolis bantuan jaminan hidup untuk korban gempa. Dari Meredu, tim Serambi FM melaporkan. Selain penyerahan jaduk, Kofifa juga menyerahkan bantuan sosial program keluarga harapan tahap keempat 2016 serta beras sejahtera. Menteri Sosial juga menyempatkan diri melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung serbaguna kompleks pemerintahan pilih Bantuan rastra untuk Aceh disebut Kofifa difokuskan kepada 356.000 kepala keluarga dengan nilai Rp 466 miliar lebih.